Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man yahdillah falamudhillah lah, Wa man yudhlil falahadiyalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Miftahi babi rahmatillah Adadama fi ilmillah Salatan wa salaman Da'imaini bidawami mulkillah Wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du Yang saya hormati Hadratul Muqarram Sahibul Fazilah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 tapi kalau seandainya enggak kompak tentunya bukan di Solo dan Karanganya insyaallah kalau enggak kompak kacau jadinya coba bayangkan kalau imamnya mau ngimaminya sulat tuhur jam setengah satu yang adhan baru mau adhan jam setengah dua siang kira-kira lari kemana makmumnya kocar kacir makmumnya kabur sendiri-sendiri tapi apabila ulama kompak umar juga kompak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 Dikatakan Rasulullah SAW pernah ditanya Ya Rasulullah Ayun nasi afdal Rasul Siapa manusia yang paling mulia? Dijawab sama Nabi Mu'minun yujahidu wa Yaitu seseorang mu'min yang berjuang Di jalan Allah dengan jiwanya dan juga dengan hartanya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 bagaimana kita mengajak manusianya sebelumnya tidak pernah solat jadi kembali solat itu adalah perjuangan di zaman sekarang ini kemudian tanya lagi kemudian yang nomor dua siapa ya Rasul dikatakan thumma rojulun maqtazilun fische ibn minasyab yaabudurabbahu wajadun nasa mincarihi yang selanjutnya adalah seseorang yang dia menyendiri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 tentang ibadah kepada Allah adalah Sayyidut Tabiin Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini seorang tabiin. Dia tidak berjumpa sama Nabi. Akan tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, "Ya Umar wa ya Ali idza ra'aytumahu fatluba ilaihi yastaghfir lakuma."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 Uwais Al-Qurani, nama sukunya itu Al-Qurani kemudian tersisa satu orang kemudian Sayyidina Umar, lah, Umar, Umar tanya kamu kenal gak sama Uwais? orang yang ditanya bingung Ya Sayyidina Umar kamu ini khalifah, amirul Mukminin, kenapa kok nanyakan Uwais? kemudian Sayyidina Umar tanya kamu kenal gak?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 Rabi'ah wa motor. Jadi bakal banyak puluhan ribu orang akan masuk ke surga itu berkat syafaatnya Uwais al Karani. didatangi sama Syedna Umar sama Syedna Ali. Ketika ditanya lagi ternyata Uwais al Karani itu dapat bagian jaga parkir. Jadi dia yang ngurus hewan-hewan yang ada di sekitar situ. Tidak sama Syedna Umar sama Syedna Ali. Ketika dilihat Uwais al Karani masih salat kemudian mempercepat sholatnya setelah itu bertemu berhadap-hadapan langsung Umar tanya engkau yang bernama Uais betul engkau siapa saya Umar bin Khattab Dan ini adalah Ali bin Abi Thalib terjadi berbincangan di antaranya Said Umar menawarkan Uais kamu tinggal di Madinah saya kasih pangkat sama kamu yang paling tinggi kata Uais Al-Kharni saya enggak butuh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 cinta kepada popularitas dirinya siap melanggar aturan Allah, siap dimurkai Allah yang penting orang lain senang kepada dia. Ini sifat yang keliru. Seorang ulama sufi menyatakan dalam syairnya, "Laita ka takhlu wal anamu mariratun walaita katardha wal anamu ghadhabu." Seorang ulama sufi menyatakan, "Ya Allah, yang penting engkau bersikap manis kepadaku, aku enggak peduli kalau seisi alam semesta bersikap pahit kepadaku."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 Orang-orang yang siap membaktikan dirinya untuk Allah dan untuk masyarakat Dia tidak lupa sama kepentingan dirinya Orang-orang yang siap untuk menjadikan manusia cinta kepada Allah Menjadikan manusia dekat dengan Rasulullah SAW Tidak diurus kepentingan dirinya Tidak diurus kepentingan keluarganya Bukan tidak diurus itu, bukan sama sekali tidak diurus. Akan tetapi itu yang nomor dua. Yang terpenting urusan Tuhanya dan dakwahnya. Maka orang-orang yang semacam ini adalah pewaris daripada Nabi Muhammad SAW. Ketika seseorang itu sudah menjadi pewaris Nabi, maka dia layak disebut sebagai seorang ulama. Kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala mensifatkan ulama bukan dengan orang yang banyak ilmunya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 saling menjaga lisan hidup bermasyarakat tidak cocok itu biasa tapi kalau tidak cocok terus menghina itu yang luar biasa tidak cocok itu biasa yang satu senang dengan zikir yang satunya tidak suka zikir tidak ada masalah tidak ada masalah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 Matlis-matlis salawat ada di mana Insya Allah negeri ini akan jadi negeri yang aman Dan negeri yang nyaman Tidak pernah ada orang yang salawat Kemudian keluar dari matlis salawat Terus ngomong-ngomong kotor Tidak pernah ada Tidak pernah ada orang yang kumpul salawat Kemudian dia keluar Dia mengakungkan orang lain Tidak mungkin ada Setiap orang yang kumpul dan bersalawat Kepada Nabi Muhammad SAW Maka dia pulang dari matlis salawat pasti mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu aneh kalau ada orang yang lebih senang memuji pimpinan organisasinya daripada memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneh ini imannya perlu dipertanyakan. Kadar keimanan seseorang sebab yang tertulis di kertas tadi, kadar keimanan seseorang itu tergantung dengan kadar cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.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 Jamaah itu semuanya adalah kewajiban bagi kita. Makanya yang namanya majelis selawat model begini harus dilestarikan. Cinta kepada Nabi adalah tanda keimanan seseorang. Para sahabat, para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, mereka adalah teladan kita untuk bab cinta Nabi. Para sahabat membaktikan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 50 ribu ada, 20 ribu ada 10 ribu ada, 5 ribu ada 1 ada, recehnya 500-an ada, yang keluar yang mana? yang mana? yang receh? Nah, kalau orang pelesungan, insyaallah yang keluar yang seribu ya keluar yang seribu, habis itu minta susuk 500 sodakoh ini para sahabat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 kita zikir dari maghrib sampai jam 11 malam. Kuat enggak? Enggak kuat kan? Kenapa? Karena imannya kita lemah. Para ulama kita, para wali songo, mereka paham dengan itu. Makanya diciptakan majelis maulid, diadakan majelis maulid, dipopulerkan majelis zikir, dipopulerkan majelis shalawat itu dengan satu tujuan supaya masyarakat jadi sering zikir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 itu semuanya yang akan mengantarkan kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala makanya hadiri madlis maulid yang semacam ini makmurkan madlis maulid yang semacam ini buat madlis maulid yang semacam ini ada di tempat-tempat kita ini madlis adalah sarana untuk kita munajat kepada Allah ini madlis di madlis ini insya Allah ketika kumpul semuanya untuk maulid kepada Nabi Muhammad SAW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 Karena Rasul sendiri sudah bersabda, La tajtami ummati ala dolala. Umatku tidak akan berkumpul dalam kesesatan apabila semuanya mau mengenang Nabi. Para Sahabat mengenang Nabi, para Tabiin mengenang Nabi, para tabi'in tabi semua mengenang Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita sebagai para pengikut harus lebih sering mengenang Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai pengikut harus semakin menampakkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Apabila dikatakan sebuah peci atau sebuah rambut itu nilainya enggak ada. Rambute kula kalih panjenengan, kira-kira kalau dijual laku berapa? Ndak payu. Tapi satu helai rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sembarangan orang bisa menyentuhnya bahkan ditaruh di museum. Kenapa bernilai?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 Izinkan saya untuk memujimu. Kemudian Nabi mengatakan tul la yafdudillahufak. Katakanlah insyaallah Allah akan menjaga supaya gigi-gigimu itu tetap utuh. Kemudian melantunkan bait-bait syair yang luar biasa. Min haythu qabli hatifta fi wa fi mustaudain haythu yuhsaful waraq. Dikatakan engkau wahai Rasul sulbimu nurmu itu berpindah-pindah mulai dari nabi adam mulai dari nabi nuh mulai dilebarkan kepada nabi ibrahim alaihi bahkan sampai kepada saatnya engkau dilahirkan wa anta lamma wulita ashraqatil ardh wa dha'at binurikal ufuqu wahai rasul sesungguhnya engkau ketika dilahirkan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 أذمني وأف منكم والسلام عليكم